yang terpaksa harus belajar dan pindah ke salah satu agama resmi yang diajarkan di sekolah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Absarabdala. Pak Ulil, apa komentar Anda? Ya, saya kurang sepakat dengan rencana itu ya. Meskipun saya tidak tahu detailnya, tapi saya kurang sepakat. Saya setuju dengan pendapat beberapa kalangan bahwa ya memang seharusnya pendidikan agama itu Di dalam sekolah publik ya, sekolah yang dikelola oleh pemerintah, bukan sekolah swasta Jadi harus dipindahkan antara sekolah swasta dengan sekolah pemerintah Sekolah pemerintah itu didanai oleh pajak rakyat dan filosofinya kayak gitu Negara kita adalah negara Pancasila bukan negara agama Jadi pendidikan agama itu memang sebaiknya secara teoritis itu bukan menteri. Jadi tugas sekolah publik tetapi tugas masyarakat Itu teorinya yang paling ideal begitu Tetapi dalam pelaksanaannya saya kira memang agak sulit Sekarang ini pendidikan agama itu kan sudah menjadi semacam kayak kelaziman yang sudah disakalkan kan Jadi kalau anda hilangkan itu ya akan menimbulkan proses yang luar biasa Ya oke okay lah Uh, pendidikan agama diadakan saya tidak keberatan di dalam sekolah publik, tapi juga proporsinya jangan terlalu banyak sehingga kalau sekarang ada rencana ditambah lagi misalnya, uh, apa alasannya apakah alasannya karena dengan ditambahnya pendidikan agama anak-anak di sekolah akan makin bermoral misalnya saya kira kalau alasannya itu bisa diperdebatkan, maka betul pendidikan agama itu akan membuat seseorang itu bermoral atau tidak Karena kita dari pengalaman belajar ada beberapa perspektif keagamaan yang justru bisa melemahkan keindonesiaan itu banyak. Ada perspektif keagamaan yang mengajarkan kepada anak-anak sekolah tidak boleh menghormati bendera. Karena dianggap menghormat kepada selain Allah atau Tuhan itu uh, tidak boleh. Kayak gitu-gitu kan ada juga gitu loh. Kalau kekerasan atas nama agama itu diskusi lain, tapi masalah diskriminasi ini bisa timbul karena adanya pendidikan agama. Makanya yang paling ideal adalah pendidikan agama ini itu diberikan di masing-masing komunitas agama itu. Negara menjamin kebebasan penuh bagi komunitas agama apapun untuk menyelenggarakan pendidikan agama mereka sendiri kepada anak-anak mereka. Tapi kalau penambahan porsi pelajaran agama dilakukan di sekolah swasta, sah-sah saja ya Pak? Kalau sekolah swasta kan itu bebas karena sekolah swasta itu mereka berhak untuk menerapkan sistem yang yang mereka anggap baik kan ya tentu sekolah swasta ada aturan mainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tapi mereka berhak mengadopsi polisi-polisi yang mereka anggap tepat karena sekolah swasta kan bukan didenganai oleh BDP tetapi pada prinsipnya sekolah swasta itu lebih bebas, lebih fleksibel menerapkan kebijakan pendidikan yang mereka anggap tepat. Kalau Anda memberikan pendidikan agama di sekolah, itu rumitnya antara lain agama apa yang Anda harus kasih kepada anak didik itu ya. Tentu agama Islam karena ini agama mayoritas penduduk Indonesia, ya, itu kan diskriminasi juga. Kenapa kepercayaan di daerah Sunda, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi itu kan banyak kepercayaan-kepercayaan lokal yang yang anehnya justru oleh agama-agama yang jessokol agama resmi itu dianggap sebagai kepercayaan menyimpang gitu. Jadi idealnya pendidikan agama itu diterapkan seperti apa, Pak? Pendidikan agama yang perspektifnya adalah komunikasi antaragama, ngalog antaragama, informasi yang memadai mengenai agama sendiri, tapi juga agama-agama yang lain sehingga mengubuk toleransi. Ya, oke okay lah. Karena nggak mungkin menurut saya memang menghapuskan pendidikan agama di Indonesia karena itu sudah sudah well deeply in French, sudah mengakar ya. Oke, okay, kalau begitu ya pendidikan agama... Tapi perspektifnya adalah memperkuat keindonesiaan, kebinekaan, Pancasila, NKRI, memperkuat dialog antaragama, toleransi, pandangan yang terbuka, tidak eksklusif, kayak gitu-gitu. Demikian Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Absarabdala. Saya Wendy Lim.